Nurung masalah, kita dangdutan dulu. Special buat yang di bawah saya, buat ibu bapak, teman-teman sahabat -teman yang juga yang ada di Indonesia tercinta. Minta tepuk tangannya lagi, Bu. Kayaknya makin ngantuk ini ya. Makin ngantuk ya kalian ya. Iya. Berasa kayak dirino boboin gitu. Iya. Sudah, bobo sana. Hus-hus sana. Nah,